Bismillah, Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Setelah kita menyelesaikan uh, tawaf, iaitu menikah Kaabah tujuh kali putaran, kemudian kita solat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan kuliyah yaul kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan kulhu al-wahad. Kemudian kita Ya minum air zam-zam. Walaupun ini bukan rukun, tak masuk rukun, ya. Minum terserah, tidak juga terserah Setelah itu kita akan melakukan sa'i Akan melakukan sa'i Sa'i itu artinya berjalan Dari bukit sofa hingga bukit marwah Kita akan naik Itu dari, tadi hajar Aswad ya Oh dari Ka'bah Terus kita akan naik Karena Ka'bah itu di bawah ya, lembah itu Kita naik ya Naik ke bukit sofa Untuk melakukan sa'i Sa'i itu artinya jalan Setelah ya. kita naik Kita membaca Inna sofa wal marwata Min sha'airillah Inna sofa wal marwata Min sha'airillah Kemudian kita baca Nabda'u Bima bada'allahu bihi Sebisa mungkin ini dibaca Ada kata tidak dibaca sah, Karena memang Yang terpenting itu apa e, Jalannya Cuma ya, Karena ini kan e, wirid yang sedikit sebisa mungkin Jauh-jauh hari sudah kita Hafalkan Inna sofa wal marwata Min syairillah Terus membaca Abdu Bima Bada Allahubihi. Ini sambil kita nanjak, ya. Sekarang sudah nggak terlalu tinggi kayak dulu. Dulu itu tinggi. Bahkan teman kita dulu yang berasal dari Mekah sempat cerita dulu Sofah dan Marwa itu terpisah dengan Masjidil Haram. Antara Sofah dan Marwa tempat Sa'i dengan Masjidil Haram itu ada toko-toko dulu. Ya sekarang sudah masuk ke Masjid. Ya sudah masuk ke. Masjid. Kita naik bukit sofa, ya, bukit sofa sebelah sana. Sambil membaca tadi, Inna Sofa Wal Marwata Min Shahirillah, Abdahu Bima Bada Allahubihi. Terus kita ketika naik di bukit sofa, sebisa mungkin kita melihat Kaabah. Ya, kita melihat. Ka'bah Dan agak kesulitan memang Karena banyak tiang-tiang kan Sebisa mungkin kita melihat Ka'bah Ya Bisa melihat insyaallah dengan Dari sela-sela tiang Kemudian kita membaca takbir Tiga kali Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Allahul Mulku walahul Hamdu. Wahyu Allah kuli syaitan kadir. La ilaha illallah wahdahu la shari kalah. Anja zawa adah wanasara abdah wahazamal ahza bawah dah. Itu diusapkan tiga kali. Nanti boleh sambil membawa membawa catatan itu boleh. Ya. Bukit. Ya. Tad, Tadi kan ketika kita naik sambil baca Inna sofa wal marwata min syairillah Abda'u bima bada'allahu bihi'ah Ketika sudah sampai di atas betul Kita arahkan sebisa mungkin untuk melihat Ka'bah ya kan? Dari salah-salah -sela, Apa namanya, salah-salah -sela Tiang itu ya. Kita bertakbir sekali Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Menbaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli sya'in khadir La ilaha illallah wahdah Anjazah Wadah wa nasara abdah Wahazam al ahzaba wahdah Setelah itu kita doa Terserahmu doa apa ya. Sebisa mungkin ya kita mendoakan ya di, ya di rumah yang kita tinggal kan Doa kebaikan Kemudian baca lagi Ya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu anja zawada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahdahu ada juga lafaz yang lainnya ini dia ada lafaz yang disebutkan kemudian kita doa terserah ya setelah itu kita baca itu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahul Mulku, Walahu Alhamdhu, Wahyu Ala Kulli Shu'adir, La Ilaha Illallah Wajah, Anjaz Wa'adah, Wanasra Abdahu, Zama' Al Ahsa' Bawahda. Nanti untuk buku panduannya ada kita sediakan nanti dari apa namanya dari biro sudah ada nanti. Itu, itu, itu, kita, kita. itu bagusnya doanya di sela-sela antara itu ya. Ya di sela-sela antara itu. Iya. Bagusnya di sela-sela antara itu kita doa. Setelah doa baca lagi. Ya, kemudian e, doa lagi seperti itu. Kemudian setelah tiga kali membaca tadi, kita turun. Turun dari bekas sofa. Jalan biasa. Nanti kita akan e, mendapatkan tiang hijau, ya. Itu apa itu? Ya, lampu hijau. Itu kita disyariatkan untuk lari, lari kencang, ya, lari kencang sampai lampu hijau depan. Ada lampu hijau depan, saya eh, sampai di situ. Ya, ke lampu hijau dua rambu berwarna hijau. Ya, kita lari dari bussofa ini kita jalan biasa. Sampai lampu hijau itu kita lari sampai lampu hijau depan itu, ya lari sampai lampu hijau depan. Setelah itu kita berjalan biasa menuju Bukit Marwah. Sebisa mungkin dijetno itu di apa namanya kenceng itu larinya itu kenceng. Tawaf lain ini disebutkan sedan sedan itu lari dengan apa kenceng gitu loh ya kan lari dengan kenceng sampai di yang hijau depan. Setelah itu jalan terus sampai Bukit Marwah. Ketika kita akan nanjak ke Bukit Marwah, walaupun gambarannya bukan bukit tinggi banget ya. Ya pendek lah ya. Kita membaca seperti yang kita baca ketika naik Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah abda'u bima bada'a Allahu bihi. Kemudian kita mengarahkan ke arah Kaabah tapi enggak bisa lihat Kaabah karena tertutup oleh apa? Tertutup oleh tembok Kita enggak bisa. Apa yang kita baca sama seperti ketika di atas Bukit Sofa Ya. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaz wa'dah wa nasara 'addah wa hazamal ahzaba wahdak min do'a. Ya, terserah. Kemudian bahasa itu lagi. Jadi doanya itu di sela-sela antara ucapan tadi. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu satu putaran. Setelah kita membaca la ilaha illallah sebanyak kali dan di sela-sela itu ada doa, kita turun jalan biasa. Terus kita akan melewati lampu hijau lagi Kita lari Sampai lampu hijau depan nah, itu. Setelah lampu hijau depan Kemudian kita jalan biasa Naik bukit sofa Dihitung dua putaran Ya yes, mungkin ada 20 meter pak ya Pak Kira Lebih 20 meteran lah enggak? Hah? Lampu hijau antara dua lampu hijau itu Iya, kalau dari Sofah dan Marwa sekitar 100 meteran. Ya. Iya, dari Ija ke Ijas sekitar 20 meteran. Tidak ada batasan khusus kecuali dari sebagai salah rabbifir warham ya innaka antal azizul akram. Tapi itu dari sebagai salah. Tapi enggak ada dari Nabi Bahasan khusus. Ya, tidak ada. Nanti akan ada buku panduannya yang kita bagikan. Nanti yang dipakai yang buku panduan saya teruskan nanti, itu. Oh, sudah ada itu. Nah, nah. Untuk doa doanya nanti bisa dilihat lanjut di. nanti lanjut akan dibagi bagi salap juga. Jadi dari putaran eh dari sofa ke marwa hitung satu, dari marwah ke sofa hitung satu berarti sudah dua putaran. Jadi dari sofa marwa hitung satu. satu. Nanti dari marwa ke sofa Dihitung satu berarti dua dua Yang kita lakukan di bukit sofa Sama seperti tadi Ketika naik membaca Inna sofa wal marwata Min syairillah Kemudian Abda'u bima bada'allahu bihi Kemudian membaca ya, Takbir tiga kali akbar, Allah Akbar Allah Akbar La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wa huwa ala kulli shaykhadir La ilaha illallah wahdah Anzasa wa'dah wa nasara abdah Wa hazam al ahzaba Ada juga mungkin riwayat yang lain Kemudian kita doa Kemudian baca tadi Sampai Tujuh kali Diawali dari bukit sofa ya, Kemudian Diakhiri di bukit marwah Jadi putaran ketujuh Berakhir di Bukit Marwah. Kalau kita merasa ini sudah tujuh tapi di Bukit Sofa berarti kurang satu atau kelebihan? Satu. Nah, kalau kita bingung ini lebih atau kurang? Ambil saja yang kurang. Karena kalau yang sedikit itu pasti, yang banyak belum pasti. Ya. Tapi nanti Sofa kan kita bareng-bareng. Ya, kan? Ya, saling ingat. Sehingga mungkin doanya ya nanti... Karena bareng ya mungkin Gak terlalu lama ya kan karena Ya nanti kemungkinan bareng Doanya sendiri-sendiri ya Tapi nanti jalannya apa itu kan bareng ya. Sampai tujuh putaran Jadi dari sofa ke marwah satu Marwah sofa dua Sofa marwah tiga Marwah sofa empat Sofa marwah lima Marwah sofa enam Ya. Terus. Sofa Marwah, tujuh terakhir di Marwah. Untuk yang terakhir sudah selesai, yang tujuh di Marwah selesai. Ya. Tapi setiap tadi naik ya, doa. Ya. Ya yani, inna safa wal marwa min syai'irillah, abda'u bima bada'a Allah bihi. Kemudian setelah itu menghadap Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulis shaykhudhir La ilaha ilallah wahdahu anjasa wa adah Walasara wa abdahu wa zamal ahzaba wahdahu Kemudian doa Selesai, setelah itu Ya, cukur Untuk laki-laki Yang bagus itu cukur gundul Cukur gundul itu artinya Di Diilangkan Semuanya rambut kepala, ya, karena apa? Kalau cukur eh, yang tipis banget itu, itu bukan gundul masih namanya cukur potong, walaupun dengan alat apa? Yang itu, cukur itu gundul itu artinya sampai apa gitu gitulah, sampai bersih saya bakalnya lah ya kan, ya, itu lebih utama gundul. Dari banyak sisi yang pertama Rasulullah mendoakan rahmat untuk orang yang gundul itu tiga kali dia ya, cukur potong sekali. Pahalanya tiga kali lipat, biayanya lebih murah, waktunya lebih cepat. Ya kan, <tuh> gundul kan lebih cepat dari cukur potong. biayanya lebih murah ya Pak Joko sekarang berapa kalau gundul? Sepuluh kalau cukur potong kayaknya lima belasan, lah lebih lama kan? Iya, sekitar itu. Silahkan, tapi biar nyaman sudah di salon saja. Untuk gundul nanti kayaknya biaya masing-masing ya. Jadi untuk cukur gundul nanti biaya sendiri-sendiri. Iya. -sendiri. Untuk cukurnya itu biaya sendiri. -sendiri. Untuk makan, minum atau nanti jami. Jadi kalau cukur nanti biaya sendiri-sendiri. Untuk perempuan cukup dikumpulkan rambutnya belakang kemudian Sepanjang satu ruas ya Dipotong Jadi untuk perempuan dikumpulkan rambutnya Belakang Terus cuma dipotong satu ruas Satu apa? Ruas ya. Bisa di kamar Bisa di salam, salam. Gak ada ya Di rumah biasanya iya Iya Iya di hotel ya tadi kalau gundul sekitar 10 real kalau cukur potong sekitar 15 real ya 30 ribu lah 35 ribu oh, cukur biasa sekitar ya 40an lebih ya, ribu ya. jangan dihitung kalau di sana Kayaknya lebih enak di salon daripada nanti kita bawa sendiri. Dulu saya pengalaman waktu pas haji tahun 97. Saya gak masuk salon. Saya cukur di Mina waktu itu yang tukang cukur amatir. Jadi pakai unduk atau unduk. Lalu sudah dipakai berapa kali terus keluar darahnya berapa hari kayak boroken itu. Kan harusnya kan setiap itu diganti. Ini enggak. Ini sudah enggak tahu berapa kepala sampai keluar darahnya sampai kayak Quran itu sampai ya setelah kering jadi bagusnya di salon sholat. Nah untuk ibu-ibu bisa misalnya kalau tiga orang misalnya kayak gini satu orang di depan kan nggak kelihatan, potong sih nggak apa-apa. Di situ iya biar apa biar nanti kalau sudah tahalul sudah cukur itu kan sudah selesai mau pakai pewangi mau nutup muka apa gampang. Jadi nanti bisa dimarwa. Nanti bawa gunting gak apa-apa. Tapi ingat gunting dan sebagainya tidak boleh masuk ke kabin. Masukkan ke koper biar masuk ke dalam. Karena gunting itu gak boleh masuk ke dalam pesawat. Masuknya ke bagasi yang masukkan koper. Koper besar boleh tapi masuk ke masuk ke bagasi. Gak masuk ke, ke atas ya. Boleh kalau itu masuk ke agasi. Ya. Kalau yang ini boleh, Syawal. Atau gimana Pak Jogom? Misalnya kalau repot, apa? Sekitar belikan aja di sana. Kita aja lah, biar nanti enggak ada masalah, biar nanti dari pihak ya, biro yang menyediakan. Ya. Karena kadang kita lupa ya, ternata masukkan kertas masuk ke dalam, akhirnya jadi masalah nanti di pemeriksaan. Iya setelah tahalul tahalul itu harusnya mencukur baik itu cukur potong atau cukur gundul bagi laki-laki untuk perempuan cukup memotong dengan apa satu ros jadi dike terus ya dipotong satu ruas sudah selesai sudah umrah itu paling dua jam rampung dua jam selesai yang sama sudah nggak ada lagi istilahnya Wajiban apapun karena sudah selesai ya. Tinggal nanti kalau mau pulang Paling tawaf apa? Wadah Tawaf wadah ya. Gimana? Iya kalau tawaf wadah nanti bareng-bareng aja Ya untuk tawaf wadah ketika kita mau pulang Jadi bukan selesai Tawaf nanti kalau mau pulang Kita Kita umumkan kan ya umumkan kita mau tuhaf pada ya bareng-bareng nggak perlu pakai pakaian ihrom kalau tuhaf perpisahan kita pakai pakaian biasa ya biasa mungkin ada yang perlu ditanyakan silahkan ya tidak harus suci Ucapan labbaikallahuma umratan Tidak harus dalam keadaan suci Wanita haid pun boleh ya. Dalam keadaan kita Batal pun boleh Yang harus suci ketika Tawaf tadi ya. Sa'id boleh dalam keadaan batal Ya Sa'id boleh dalam keadaan batal Yang harus suci itu Ketika apa? Tawaf, ketika tawaf misalnya di tengah-tengah tawaf Kita kentut atau kencing Kita wuduk, lanjutkan Tidak usah mengulangi dari awal saya dalam keadaan uh, Fatal boleh, ya, boleh. Kalau toaf tak boleh, karena toaf itu seperti solat. Ya. Oh, tak boleh. Kalau kalau ini harus urut, harus urut, karena memang juga sebentar kan. Ketika kalau haji kalau haji itu boleh tanggal 10 ketika musim haji itu misalnya orang mbalang jumrahnya diakhirkan dia tawaf sa'i cukur mbalang jumrahnya sorenya boleh tapi kalau ini umrah enggak boleh urutannya seperti itu urutannya pakai pakaian ihram kemudian niat sudah teramati kemudian sampai di mikot mengucapkan labaikallohumma umroatan Ya terus kita sampai di Mekah, kita toaf, ya tujuh kali putaran, kemudian kita uh, apa, uh, Salat di Bulangul Ibrahim, kemudian sa'i, kemudian syukur selesai. Ya. Mungkin di sana ada hal-hal yang butuh untuk diketahui, ada pembatal pembatal atau hal-hal yang menjadikan umroh kita itu batal atau kita melakukan pelanggaran. Batal kalau seorang itu murtad dari Islam, naudzubillah, ya kan? Atau seorang ketika ihrom kok malah hubungan suami istri itu gak boleh. Nantilah kalau sudah rampung, terserah, ya kan? Di sana ada hal-hal yang dilarang di saat orang itu ihrom ini penting. Untuk laki-laki tidak memakai pakaian apakah gamis apakah jaket apakah kaos celana panjang celana pendek celana dalam di saat ihram ihram itu ibaratnya kalau sholat itu orang masuk takbir ihram Allah Akbar ya sampai dia salam itu kan nggak boleh ngobrol nggak boleh makan nggak boleh ya kalau sudah salam silahkan sama kalau sudah tak halu dah syukur silahkan yang tadi dilarang boleh dilakukan. Tidak memakai eh, gamis, tidak memakai penutup kepala, apakah peci? Ini di saat ihram ya. Tidak memakai celana panjang, celana pendek, celana dalam kecuali orang yang tidak punya pakaian ihram dia boleh pakai celana. Tapi nanti kan sudah disediakan, berarti ada. Ya. Kalau hilang ya nanti dicarikan, Allah ada Insya Allah. Ya kan? Kemudian tidak boleh memakai wewangiannya, tidak boleh memakai wewangiannya ketika ihram. Tapi sebelum ihram, misalnya kita pakai minyak wangi untuk tubuh kita, ya bagian lehernya, kepala kasih minyak wangi. Ketika ihram kok masih wangi nggak apa-apa, ya, asalkan memberi minyak wangi ke tubuhnya itu sebelum apa, ehrom, terus memakai sampo dan sabun yang wangi kan ada kan, ulama di sini berbeda pendapat, karena hadis mengatakan tidak memakai minyak wangi sementara sabun aslinya bukan minyak wangi walaupun kadang baunya apa wangi tapi untuk menghindari perbedaan pendapat carilah sabun yang apa nggak wangi itu lebih apa selamat kan ada sabun yang nggak wangi banget kan walaupun itu bukan minyak wangi cuma supaya kita terhindar dari perbedaan pendapat ya adapun sabun untuk susu tangan yang itu kadang apa bau Jeruk atau apa, ulama mengatakan gak apa-apa. Ya. Kemudian kalau kita mandi, kok ada rambut yang rontok ketika ikhram? Itu gak apa-apa. Karena kita gak sengaja mencabut. Karena orang yang ikhram tidak boleh mencabut rambut, memotong kuku, gak boleh. Jadi kalau cabutnya karena mandi, berarti kan tidak apa-apa. Sengaja gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kalau kita misalnya sedang ikhram Tadi tidak boleh pakai penutup kepala Untuk laki-laki ini ya Terus bagaimana kalau pakai payung Karena panas atau hujan Tidak apa-apa Bagaimana kalau ngangkat toper di atas kepala Sebagian ulama mengatakan sebagusnya Jangan nempel tapi apa Diangkat sehingga kayak payung lah ya. Sehingga pakai tudung itu enggak boleh. Karena tudung itu apa? Nempel kan. Jadi kalau pakai payung itu enggak nempel. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kemudian ketika seorang ihram tidak boleh berburu. Di sana itu banyak sekali burung dara. Ribuan kadang kita jalan itu wah pinggir jalan itu ribuan burung dara. Bagus-bagus banget. Nggak boleh kita tangkap, nggak boleh kita usir. Ya. Tidak boleh kita menangkap, tidak boleh kita mengusir. Kalau kita melakukan pelanggaran misalnya seorang ketika sudah ihram ternyata dia ya sengaja ya sengaja me misalnya mencabut rambutnya maka dia terkenai denda ya. apakah menyembelih kambing ya atau puasa ya ini diantara dendanya ya. tapi sebisa mungkin kan umrah itu kan cuma sebentar Bidin haji itu kan lama kan umrah itu sebentar lah dari Dulhulevah, Madinah sampai Mekah itu 450 kilo insya Allah ditempuh berapa? 5 jam, 4 jam, 5 jam ya, terus kita nanti masuk hotel, ya, check-in e, Naruh barang-barang mungkin sekitar sejam sambil makan Terus setelah itu e, kita tawaf, kita sa'i Insya Allah dua jam rampung. Berarti dari Medina sampai selesai apa Umrah itu sekitar delapan jam lah sudah selesai Ya Cepat kalau Umrah itu kan orang mengatakan Al-Hajjul Asghar Haji kecil ya, Haji kecil Untuk wanita Tetap memakai pakaian yang rapat Hanya saja tidak memakai Kaos tangan Dan tidak memakai nikob ya. Dia memakai cadar Dia lepaskan di atas e, Taruh di atas Tapi yang jangan diikat Kalau nanti bisa melewati zaman laki-laki Diulurkan Nanti Sampai jamah dengan jamah, jamah perempuan Boleh dibuka lagi Seperti itu Bukan yang Bukan kain yang memang apa dijahit pasangan itu bukan Tapi dia tersendiri saja Yang terlepas dia Yang tersendiri Jangan yang barang dengan apa Kain itu Iya dengan kedudung itu Dikat sendiri Ya, seperti itu. Terus untuk wanita tadi sama dengan laki-laki tidak pakai wangian, tidak boleh mencabut kuku, mencab, eh, motong kuku, tidak boleh mencabut rambut, tidak berburu ya. Ini diantara larangan-larangan ketika ihram. Kerokan apa, Pak? Oh boleh kerokan masuk angin boleh? Enggak kan ngerok kan enggak paling itu menghilangkan Guluh lah daki paling atau oh berarti nanti bapak bawa apa iya bapak iya alat kerok itu ya nanti bisa kita kerokin insyaallah iya oh gitu iya boleh boleh Iya-ya, ya. itu kerokan nggak apa-apa. Pakai kacamata nggak apa-apa, pakai jam tangan nggak apa-apa, bawa HP nggak apa-apa. Ya. Pakai sabuk, ya nanti kan dari pihak ya, biro ada dikasih sabuk itu nggak apa-apa. Untuk tempat eh, HP uang atau apa, ya, boleh. Boleh ngangkat telepon boleh, ya, asalkan jangan ketika sholat. Ketika pos tawaf kok ada yang nelfon boleh diangkat Atau pas ketika sa'i boleh ya, Seperti itu Ya tidak boleh memotong ranting atau mencabut pohon yang tumbuh sendiri yang ada di Mekah Ini kak, ini memotong apa kira-kira di sana ya? Iya, betul itu penting. Kadang ada orang, uh, oh, ini pohon bagus kita apa? Memang di sini kita potong nggak boleh, ya, ya kita nggak boleh. Tapi itu kalau pas di tanah suci, kalau misalnya di perjalanan ada tanaman bagus banget, tapi bukan di tanah suci, kita lihat, uh, kayak bunga bagus, kita potong nggak apa-apa, karena itu bukan tanah suci. Yang dilarang itu memotong atau mencabut tanaman yang tumbuh sendiri di tanah suci. Kalau kita nandur ya enggak apa-apa. Yang dilarang itu yang tumbuh sendiri. Ya. Nah. Kira-kira ada yang belum ada yang belum dipahami, Silahkan ditanyakan. Proses haji ya. Membasuh dulu. Iya. Berapa hari? ya? Boleh Boleh uh, Misalnya nunggu saya 20 hari Antara umroh dengan haji Setelah selesai umroh Boleh hubungan suami istri Tidak dilarang Sampai dia ihram untuk haji uh, Sampai selesai ya Tanggal 10 itu selesai Apa itu boleh Jadi uh, Untuk Umroh itu lebih relatif apa? sikat waktunya sebentar. Terus nanti di Madinah dan di Mekah juga kita akan ada ziarah ke beberapa tempat. Ini kita fasilitasi bagi yang misalnya kan mungkin Pak Joko, mungkin ada yang enggak pengen ikut juga enggak jadi masalah kan? Wah, saya is Bali sudah sering saya ingin ke masjid-masjidnya silahkan, tapi sebaik mungkin nanti kalau misalnya tidak ikut eh, lapor ke apa namanya, biar nanti jelas gitu loh, oh ini gak ikut, biar nanti gak dicari cari ya. kan kadang gitu, ada yang memang, oh saya anu sudah berkali-kali umrah sehingga saya gak perlu misalnya ke kuba misalnya, ya gak, gak jadi masalah ya ya Umroh ada? Iya Iya, haji ada tahlul lagi, sama Dua kali Iya Kalau pas musim Haji, kalau kita besok enggak musim haji? Iya musim haji Dan nanti kalau e, Waktunya pendek Setelah selesai umroh Cukup pendek saja Karena ketika haji kan akan digundul kan Karena kalau misalnya seminggu akan haji lagi, gundul kan mungkin belum belum tumbuh panjang kan. Ya. Itu kalau haji loh, kalau ini umrah ya sudah kita gundul aja. iya Lebih murah, cepat pahalanya tiga kali lipat. Ya. Ya. Ya. Boleh memotong kuku, rambut, apa semuanya sebelum kita itu mengucapkan Labaika Allahumma Umratan Baik itu di mikot atau di hotel, boleh Yang dilarang itu kalau sudah ya sampai di mikot Mengucapkan Labaika Allahumma Umratan Baru memotong kuku, itu tidak boleh Jadi kalau sebelumnya boleh Potong kuku, apa yang butuh dipotong ya Minyak wangi sebelum itu di tubuhnya boleh. Nanti kita akan ziarah di Madinah di beberapa tempat insyaallah seperti kuburan Baqi. Untuk wanita berarti di luar. Ya karena wanita enggak disyariatkan ziarah. Cuma kita perkenalkan ini kuburan Baqi yang seperti itu. Suga nanti kita akan ziarah ke Masjid Quba. Insyaallah nanti bertepatan di hari Sabtu sesuai dengan sunah Rasulullah dulu Rasulullah e, mengunjungi Kubah setiap hari apa Sabtu apa yang kita lakukan di sana salat dua rakaat sendiri-sendiri nggak perlu apa di komando nggak perlu jamaah ini e, salat sunnah di Kubah dua rakaat hmm? ya sunnah begitu aja secara sunnah e, Mutlak begitu saja. Ia. Rasulullah kalau, ya kayak semasa tarawat masjid boleh. ya kalau itu sudah diniatkan itu sudah cukup. Ia. Jadi e, taruhlah itu tahiyatul masjid, ya sudah dua rakaat saja, tidak usah. Misalnya tahiyatul masjid dua rakaat, kemudian dua rakaat lagi tidak perlu. Cukup. Solat dua rakaat itu saja, mau dianggap tahdid masih silahkan, atau sar sunnah mutlak juga silahkan. Ya ini Rasulullah berkunjung ke situ, ya solat ya, dua rakaat, namanya ya sar sunah gitu aja ya di Kubah, nggak ada nama tertentu. Ya. Terus nanti juga akan kita mengunjungi apa kebun korma nggak? Kebun korma, ya. di sana mungkin kita akan diperkenalkan ada kebun korma, ada jenis-jenis ya, korma, ya kan? e kemudian untuk musaf Alquran peresentakan di di Madinah di Mekah, oh di Mekahnya ya, ada oh, ditutup ya, ada tutup ya, oh ada ditutup ya, juga nanti kita akan ke kuburan Uhud Syuhada Uhud, untuk wanita ikut tapi nanti gak ikut ya, tapi tidak ikut zuharoh, cuma untuk pengenalan ini udah uhud, kayak nah gitu. Ini uhud, ya terus ini Jabal Rumat, ini Gunung Uhud nanti akan ada pengenalan. Nanti di Mekah juga seperti itu, ada beberapa tempat e, untuk e, gua itu apa kita kesana tinggi banget, kayak hey, cukup jalan aja itu gua hiro gitu aja. Nanti kita akan dikenalkan di Mekah Beberapa tempat yang kalau haji itu ke sana, nanti ke Arifa, kemina, ya nanti akan ada pengenalan tempat. Suat so, kalau mau haji berarti sudah apa? Oh kenal, oh ini Arifa, ini mina. Dari pihak biro itu memfasilitasi bagi yang eh, tidak ikut pun tidak apa-apa, ya. Semua seperti itu. Untuk ke masjid itu apung? Oh gitu. Ya terakhir ngulang. Sini enggak ada keutamaan apa-apa di masjid apung namanya. <laughs> oh gitu ya. Salat asar di situ. Iya, kita enggak perlu ke sanalah. Iya, karena enggak ada sunahnya juga kita Enggak ngerti keutamanya apa kan gitu iya kan gunung Mahnet atau apa kan sebisa mungkin kita perbanyak ibadah lah di sana mumpung ya ramadan mumpung umroh yang belum tentu dia ya, saban tahun bisa gitu lah iya mungkin lebih bagus uh, gunung apalah ya gunung selamat apa daripada gunung Mahnet ya kan iya kan sudah cukup untuk kayak gua Hiro pun kita nggak masuk cuma kita lewat, sholawat itu aja, itu gua Hiro gitu aja, karena kalau kita masuk itu tinggi banget dan capek, mungkin setengah setengah hari gitu ya, mah. lebih baik untuk etika di Masjidil Haram daripada itu kan gitu berbentang ibadah gitu.